Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min asyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la lah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 ويعفّر لكم ظنوبكم، وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُلْ فَاسِفَوْزًا عَظِيمًا إِمَّا بَعْدٌ، فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ حَلِيمُ حَمْلٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٌ maka kunna bid'atin falalah wa kunna unalatin finnar ikhwan fillah a'azzakumullah para pendengar radio raja di anda berada segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah la wa ala atas nikmat yang lah kita dapatkan hingga malam yang berbahagia ini dan semoga nikmat tersebut akan dawam, akan terus menerus baik di dunia maupun di akhirat kelak. Penengar yang berbahagia kita sampai pada kaidah yang ketujuh di mana Syekh Yahya Al Ghosani mengatakan. Faidah yang ketujuh Tashihul Qira'ah Muqaddamun ala al hifli Beliau berkata Mentashih Qira'ah, bacaan, membenarkan Membaguskan bacaan Adalah Didahulukan sebelum Seseorang menghafalnya Sebelum seseorang menghafal Surat apapun Hendaklah dia Membetulkan Dan membenarkan Kiroahnya terlebih dahulu Yang dimaksud dengan membenarkan Membaguskan Kiroahnya Yakni Dari sisi makharijul huruf Kemudian sifatul huruf Kemudian dari sisi harakatnya panjang pendeknya sukun dan tasydidnya dan tidak bisa tidak seseorang dalam hal ini harus bersama dengan seorang guru dengan seorang ustadz yang mutqin dalam pembahasan masalah tajwid kerana Al-Quran tidaklah diambil dari buku-buku Tajwid, tetapi diambil dengan cara bertalaki kepada para masyayikh yang mencapai sanatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang Tidak mendapatkannya Maka dia boleh Mendengarkan kiroah Dari para Kori Dalam Kaset-kaset atau rekaman-rekaman Yang bagus Kiroahnya Namun Sekali lagi Itu tidak membantu Kecuali sedikit dari bacaan kita Adapun yang sangat baik Dan mengikuti sunnah Adalah dengan talaqi Kepada para masyayah Beliau juga berkata bahwasanya Pengalaman membuktikan Bahwa Orang yang telah menghafal terlebih dahulu, sebelum dia membaguskan bacaannya, maka banyak terjadi kesalahan-kesalahan padanya. Dan itu pun kita telah alami sendiri bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang menghafal tanpa dibenarkan terlebih dahulu, misalnya yang umum terjadi panjang pendeknya banyak keliru. Demikian juga mengucapkan beberapa kalimat Di dalam Al-Quran Dengan eh, Ijtihadnya sendiri Bukan dari guru Maka akhirnya Jatuh pada kesalahan-kesalahan Dan kebanyakan Yang telah ditasih Bacaannya, dibenarkan bacaannya Lalu kemudian dia menghafal Maka hafalannya Sangat bagus Beliau juga berkata bahawa Beliau melihat di sekolah tahfizul Quran di Turki Bahasanya mereka itu terlebih dahulu <coughs> Belajar satu tahun Untuk membenarkan bacaannya Dari alif sampai akhir Dari makharijul hurufnya Sifat hurufnya dan seterusnya Kemudian mereka pun menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu sampai satu tahun sampai habis, ya. Baru kemudian mereka pada tahun kedua menghafal Al-Quran. Maka ya yang terjadi mereka menjadi para penghafal Al Al-Quran yang bagus, yang mutqin bacaannya karena telah dibenarkan terlebih dahulu bahkan telah menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu kemudian Syekh Al-Qasani menjelaskan atau memperingati kita dari orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dengan Al-Quran Yang ditulis Selain luguah Arabiya Ya Di negeri kita Ya Sudah sangat banyak Beredar cetakan Cetakan Al-Quran Lalu Di bawahnya ditulis Dengan bahasa Latin Ya Saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk tidak membaca Al-Quran dari tulisan latin tersebut lalu bagaimana kalau kita mau membaca hendaklah kita belajar terlebih dahulu Walabul ilmi terlebih dahulu bukan memaksakan diri kita membaca dengan tulisan latin yang akhirnya Bacaan kita banyak jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Tidak tanggung-tanggung. Mungkin kesalahannya kebanyakan adalah kesalahan yang besar. Yang merubah makna Al-Quran. Dan ini masuk ke dalam tahrif perubahan makna Al-Quran. Dan ini berdosa. Karena itu lebih baik kita membeli Al-Quran... Yang mushaf dengan tulisan Arab saja. Untuk belajar kita. Jangan terbiasa membaca Al-Quran dengan tulisan Latin. Yang pada akhirnya dia akan membawa kita kepada sifat malas. Untuk mempelajari dan belajar Al-Quran. Bahkan saya mendengar sendiri sebahagiannya ada yang maju menjadi imam Berdasarkan hafalan yang telah dia hafal dari eh, bacaan tulisan latin tersebut Sehingga bacanya rusak Dan tentang pengharaman Menulis Al-Quran dengan tulisan latin ini telah disebutkan dalil-dalilnya sebanyak lebih dari 50 dalil oleh Al-Ustadz oleh Ali Al-Aud di kitabnya yang berjudul Tahrim Kitabatul Quran Kitabatul Quranul Karim di huruf gaya Arabiah agamiah atau Latiniah. Dia ya, beliau Mengeluarkan di dalam kitab tersebut Kata Syekh Al-Ghossani Lebih dari 50 dalil tentang pengharaman Menulis Al-Quranul Karim Dengan tulisan Latin Menulisnya saja tidak boleh Apalagi kita membacanya dengan tulisan Latin tersebut Karena itu yang terbaik buat kita bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar hendaklah ilmi belajar tidak perlu kita malu karena salah satu sifat yang menghalangi kita mendapatkan ilmu adalah kita malu sifat yang kedua adalah istikbar iaitu yani sombong dua sifat tersebut tidak patut pada diri seorang Talibul ilmi Walaupun kita Sudah dewasa Tidak ada kata Terlambat dalam Menuntut ilmu Istimewa Ilmu syari Di mana kita Setiap hari Khususnya di bulan Ramadhan <coughs> Banyak sekali kita Membutuhkan membaca Al-Quran Banyak yang berlomba-lomba Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Akan tetapi sangat disayangkan Mereka menghatamkannya Dengan bacaan yang ya, kurang baik Karena itu Untuk menghadapi Ramadan yang akan datang hendaklah kita tasih Kita ya, betulkan bacaan Al-Qur'an kita mulai dari sekarang Adapun cara belajar bagi orang-orang seperti kita bukan orang Arab <tuh> maka para ulama telah mencurahkan tenaga dan pikiran mereka untuk mengajarkan kaum muslimin yang ingin belajar membaca Al-Qur'an Dahulu kita belajar Al-Qur'an dengan Qaidah Baghdadiyah. Termasuk saya dahulu ya, belajar Al-Qur'an dari Qaidah Baghdadiyah. Ya, yaitu dimulai dari huruf terlebih dahulu. Huruf alif, ba, ta dan seterusnya. Kemudian membaca dengan ya, Hijaiyah, ya yang kita Ya, sering dengarkan Maka itu yang terbaik Karena Al-Quran itu harus ditalqin terlebih dahulu Kepada orang-orang yang baru Sampai dia Mampu mengucapkan huruf tersebut Dengan terbiasa <tuh> Kemudian Setelah dia telah terbiasa Dengan kebiasaan-kebiasaan Seperti di dalam kitab Faedah Bagdadiyah tersebut ya, Maka Barulah dia pindah kepada Bacaan Al-Quran Pada surat-surat yang pendek ya, Yang ada Di Juz Amma Setelah dia sanggup Membaca dengan baik Barulah ya, Pada marhalah berikutnya Dia Hatamkan Al-Quran Dari awal sampai akhir, insya Allah Taala bacaannya akan mahir, akan bagus, akan benar, ya, apabila benar-benar dia mengikuti, ya, aida, Di negeri kita, alhamdulillah, banyak sekali, ya para pemikir-pemikir Islam yang berusaha untuk memudahkan supaya Al-Qur'an ini bisa dibaca mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Maka banyaklah di sana kaidah-kaidah yang muncul untuk dipelajari. Setiap kaidah Iqra Kaidah Qiraati Kemudian kaidah Al-Barqi dan lain-lain kaidah -lain yang demikian banyak untuk dipelajari. Namun sekali lagi hendaklah apa yang dipelajari itu dibiasakan dengan dibimbing oleh seorang ustadz. Apabila tidak dibimbing, dia belajar sendiri, maka dia tidak akan mencapai hasil yang diinginkan oleh bacaan yang benar, yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Karena itu, walaupun kita mencari buku tajwid sebagus apapun, ya, sama saja apabila kita tidak belajar kepada seorang ustadz, seorang guru. Karena ilmu membaca Al-Quran ini adalah ilmu yang praktek Harus eh, praktek kepada seorang guru Bukan ilmu yang eh, teori atau nolori Tapi eh, teori tersebut bisa sedikit membantu memahamkan kita dari hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Sedangkan secara umum yang sangat membantu kita adalah dengan cara talakfi eh, belajar langsung kepada Ustadz yang mahir, yang mutqin dalam kiroah Al-Qur'an. Saya kira inilah kaidah yang ketujuh yang dapat kita ketengahkan. Pada malam yang berbahagia ini dan insyaallah taala kita akan bacakan kaidah yang ke-8 yakni kaidah bagaimana menghafal ayat-ayat untuk kita sambung ya kalimat demi kalimat pada kesempatan yang akan datang wallahu a'lam